Buat kalian semua yang bingung mau, mau naro mantan di mana ya. Mantan sekarang udah ada kuburannya. Sakura Rekat Surabaya. <suffer> Jitu nada. Of I <laughs> Pura Rekord Surabaya terima kasih